Assalamualaikum sedara lun berita pagi edisi hari ini Kamis 21 Maret 2019 dibacakan ilham Yang listrik di Juli tumbang menimpa rumah warga Mestinya ulama tak terseret dalam politik praktis 633 surat suara di Sabang rusak Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe,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 Tumbang sekitar pukul 4 Rabu 20 Maret menimpa satu rumah warga. Kapolres Biren AKBP Gurun Hardi Gunawan mengatakan penyebab tiang listrik tumbang di kawasan 11 Biren Takengon, tumbang diperkirakan karena faktor alam dan cuaca sedang ekstrim. Tiang listrik tumbang menimpa rumah warga atas nama Fauzia Ahmad 60 tahun, di mana saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya pergi ke pasar Biren untuk berjualan. Rumah konstruksi kayu tersebut rusak bagian dapur dan tidak ada korban jiwa. Tim dari PLN sudah menangani kejadian tersebut. Sederalun, jelang pelaksanaan pemilu 17 April 2019, Komisi Independen Pemilihan Sabang menemukan 633 lembar surat suara yang rusak. Surat suara itu meliputi surat suara untuk pemilihan Presiden, DPDRI, DPRRI, DPRA, dan DPRK. Ketua KIP Sabang Azman kepada Serambi FM mengatakan terkait surat suara yang rusak, pihaknya telah melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum RI melalui KIP Aceh. Adapun pun surat suara yang rusak, sebut Azman, terdiri atas surat suara pemilihan Presiden sebanyak 36 lembar, DPD RI 89 lembar, DPR RI 146 lembar, DPRA 228 lembar, DPRK Dapil 1 92 lembar, dan DPRK Dapil 2 sebanyak 42 lembar. Di samping itu, Ketua Kib Sabang juga menyampaikan bahwa saat ini surat suara DPRK Dapil 1 Sukajaya, mengalami kekurangan 500 lembar. Kekurangan itu terjadi dikarenakan ada kesalahan pada saat pengiriman dari Medan ke Sabang. Lun Akademisi Universitas Muhammadiyah, Dr. Taufik Abdul Rahim SEMSI, menyoroti keterlibatan ulama dalam politik praktis terutama dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019. Baik yang mendukung calon presiden nomor urut 1 maupun 2. Menurut Taufik, para ulama semestinya menjadi panutan umat tidak mudah ditarik-tarik dalam wilayah kepentingan politik. Meskipun memilih pilihan politik pada saat pemilu, tetapi tidak ikut terseret dan terlibat langsung dalam politik praktis. Sehingga keberadaan ulama untuk meluruskan atau menyelesaikan persoalan yang menimpa masyarakat agar tidak semakin salah dan sesat dalam mengambil kebijakan. Jika posisi ulama hanya sebagai subordinasi politik para elit dan pemimpin, Taufik menyarankan alangkah baiknya para ulama memiliki sikap sebagai penasihat atau pemberi jalan keluar atau pencerah kepada para politisi. Sederalun, politisi senior Partai Golkar asal Aceh Haji Marzuki Daud, adukan anggota DPR RI Haji Firman DSSE ke bares Krim Polri atas dugaan tindak pidana pengaduan palsu. Kuasa hukum Marzuki Daud Zulfadillah SH dari kantor hukum KHP Law Firm mengatakan hal itu di Jakarta. Zulfadillah mengatakan dalam waktu dekat giliran Firmandes yang akan dipanggil penyedik Polri dan diharapkan kasus ini segera dituntaskan. Pengaduan terhadap firman kata Zulfadillah didasarkan pada pelanggaran pasal 317 JO220 perihal tindak pidana pengaduan palsu. Julfadila mengatakan sebelumnya Firmandes melaporkan Haji Marzuki Daud ke Polda Metro Jaya atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat dan melanggar pasal 263 KUHP. Tapi kemudian penyidik tidak menemukan adanya peristiwa pidana dari laporan tersebut. Polda Metro mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan atau SP3 tanggal 12 Maret 2019. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Syederalun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan pada advokat Lukas. Ia dianggap terbukti merintangi penyidikan KPK untuk memeriksa Kairman PT Paramon Enterprise International Edi dalam kasus swap panitra pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fonis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yakni 12 tahun penjara. Hakim juga meminta agar Jaksa membuka rekening milik Lukas yang diblokir oleh penyedik KPK. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan Lukas tidak berterus terang selama proses persidangan. Perbuatan Lukas juga dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sederalun, polisi menyebut terduga teroris Sibulga, Abu Hamzah, berencana membuat sebuah bom mobil. Karu Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan AHA bekerjasama dengan terduga teroris P untuk merencanakan pembuatan bom mobil. P sendiri berhasil diamankan polisi lebih dulu di Lampung. Dedi menuturkan pembuatan bom mobil tersebut dilakukan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil menggadaikan rumah dan tanah yang dilakukan terduga teroris Y. Y sendiri ditangkap di Klaten, Jawa Tengah pada Kamis 14 Maret lalu. Ye alias Kodizah, terduga teroris yang ditangkap di Klaten, saat ini diketahui telah meninggal dengan dugaan bunuh diri. <tik> Sederalun, jenazah Lilik Abdul Hamid, warga negara Indonesia yang tewas dalam penembakan di Masjid Al-Nul Krishjord pada pekan lalu telah dimakamkan di Selandia Baru. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armana Tanasir. Melalui unggahan di Facebook, salah satu kerabat Lilik Muhammad Korib Fai Umsu mengatakan bahwa almarhum telah dimakamkan di Chris Kurt pada 17 Maret lalu. Korib menggambarkan sosok Lilik sebagai penyayang dan humanis. Ia juga menuturkan masyarakat Indonesia di Selandia Baru kerap menganggap Lilik sebagai orang tua. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita pagi edisi Kamis 21 Maret 2019.